السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا في الله أما بعد حضرة المكرمين Ma'asyiral ulama, al-khudala, ma'asyiral asatidzah al-kiramah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Isullah Simasari yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita tiap harinya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala dan juga berkat kesehatan tersebut alhamdulillah hari ini kita masih bisa mengikuti sholat berjamaah di tempat yang sangat mulia ini dilanjutkan dengan hadir majlis ta'lim ta mudah-mudahan amal pada hari ini yang kita laksanakan dijadikan amal ibadah yang pahalanya diingkatkankan, Allah lah kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu Bapak -bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana pelajaran terdahulu yang saya sampaikan, yaitu membaca kitab kisalah hadis sunah jamaah karangan Hadrothus Syeh. Al-Qiyai al, al Haj Muhammad Hashim Ash'ari Rahmatullah alaihi Rahmatullah Al-Ubror Pada hari ini kita Membuka atau membaca Halaman 20 Sebelum Saya lanjutkan tentu saya ingin Menyampaikan tentang Ringkasan dari pelajaran yang terdahulu, inti bahwa pelajaran yang terdahulu agar nyambung maksudnya ya dengan pelajaran sekarang, bahwa Allah Swt itu nanti pada akhir masa akan mencabut ilmu, maksudnya ilmu di sini adalah ilmu agama. Nah, kalau sudah ilmu agama itu dicabut. Dari kalangan umat Islam Maka lama-lama umat Islam itu Tidak punya ilmu Kalau sudah tidak punya ilmu Kemudian diantara orang-orang yang tidak punya ilmu itu Akan mengangkat Sesamanya Sesama Maksudnya sesama tidak punya ilmunya ini Diangkat menjadi Pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh Tokoh-tokoh Islam Kemudian mereka ditanya Tentang ilmu agama Maka mereka akan berfatwa dengan pemikiran-pemikiran mereka semata tanpa didasari ilmu agama yang benar. Maka orang semacam demikian akan sesat dan kita akan menyesatkan. Nah, ini inti dari pelajaran terdahulu dan kajian masary merangkum kewasanya dalam nukilan-nukilan khatib yang beliau nukil kewasanya caranya Allah mencabut. Ilmu dari manusia itu Bukan berarti orang yang sekarang pandai Orang sekarang alim Tiba-tiba esok hari menjadi bodoh Karena dicabut ilmunya Tidak seperti itu Tapi caranya Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini Dengan mencabut sedikit-sedikit para ulama Yang kompeten pada bidangnya Nanti kalau sudah ilmu itu ditinggal oleh para ulama tersebut yang ilmunya ikut tentunya dengan wafatnya para ulama, maka ilmu yang dimiliki oleh para ulama itu sedikit demi sedikit akan berkurang, berkurang, berkurang. Bahkan lama-lama akan semakin hilang. Itu cara yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencabut ilmu agama dari muka bumi. Itu yang kita bahas dalam pertemuan terdahulu. Kemudian. Kiai ya, Haji Ashyap Ashari juga menukil kita baca sekarang ini wa an hisham ibni Urwah. rahimullah taala Annahu ussamia abahu yaqool dari hisham bin Urwah. rahimullah taala kawasannya beliau hisham sami abahu mendengarkan ayahnya yaitu Syekhna Urwah yaqulu berkata Lam yazal amru bani Israil mustaqiman hatta hadatsa fiihim al mauliduna abna hasabaya al umam Dulu perkara atau permasalahan yang terjadi pada Bani Israel itu tetap lurus, lempeng, tidak bengkak bengkok bulunya maksudnya. Hatta sampai suatu masa hadiat al terjadi di antara Bani Israel itu, al maulidun banyak kelahiran-kelahiran Abna -kelahiran Ashabayal Umam dari Anak-anaknya budak Yang dinikahi oleh Juragan Bani Israel Sedangkan budak-budak tersebut Dari orang-orang selain Bani Israel Jadi Ringkasnya dulu Di zaman nabi-nabi terdahulu Masih dekat dengan para nabinya Itu Bani Israel ini luar biasa Diberi keismewaan oleh Allah SWT Dekat dengan Allah SWT Akidahnya lempeng, akibatnya lurus. Nah, sampai suatu saat ada suatu masa yang mana mereka itu, ya kalau zaman tersebut ya, berperang kesukuan... ya perang antar suku. Kemudian nah, mendapatkan budak-budak dari pihak musuh. Nah, setelah pihak musuh itu kalah, maka diambillah budak-budak baik laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki dipekerjakan. Sedangkan yang perempuan dinikahi oleh orang-orang Bani Israel Kemudian para wanita tawanan-tawanan itu Yang bukan asli Bani Israel Akhirnya mengandung dan melahirkan anak Yang mana anak ini menjadi campuran Darahnya campuran Darah Bani Israel yang asli Dengan darah budak perempuan Maka lahirlah anak-anak dari budak perempuan tersebut jelas ya. Nah setelah itu setelah terjadi anak-anak generasi apa darah campur atau daging campuran tadi faajasufihim al kaulah birrohi maka dari anak-anak campur ada sel campuran tadi pernikahan antara asli bang Israel dengan Orang-orang yang dibawa alias budak-budak yang diadopsi atau dinikahi atau dikumpuli. Maka mereka inilah yang akhda itu memulai berpendapat terhadap agama itu. Birrohi dengan pendapat masing-masing. Dengan pikiran masing-masing. Wa'adhan -masing. bani isrohi maka mereka... Menyesatkan mayoritas Bani Israel Dan Bani Israel menjadi Taat dan tunduk Kepada tokoh-tokoh Dari keturunan Campuran yang lebih Suka menggunakan logika Daripada mengikuti Terhadap Wahyu yang diturunkan oleh Allah Kepada para nabi tersebut Jelas ya Jadi sebab Bani Israel ini Kemudian menjadi durhaka Kepada Allah Karena banyak masukan-masukan dari luar. Kemudian masukan-masukan itu membawa pemikiran-pemikiran yang aneh. Sehingga pemikiran-pemikirannya lenehnya itu yang tidak sama dengan ajaran para nabinya. Menyebabkan kesesatan Bani Israel itu sendiri. Sampai-sampai pada akhirnya di zaman Nabi Muhammad hidup itu Bani Israel pada dilaknat oleh Allah SWT. Karena tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kola berkata Hisham Wakana Abi Dan konon ayahku Yaitu Sayyidina Urwah Rahmahullah Ta'ala Ya gulu mengatakan Atau berpesan As-sunana as-sunana Peganglah sunnah Nabi Peganglah hadis Nabi Ya tentunya dengan Al-Qur'annya ya. asunan As ini karena Nabi di dalam satu uh, keterangan dari Seidah Aisyah r.a. Dan kalau beliau ditanya bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana figur Nabi. Maka Siti Aisyah hanya menjawab ringkas karena hulukuhul Qur'an. Beliau itu adalah Qur'an ya, Qur'an itu sudah. Mungkin kalau bahasa Indonesia zaman sekarang dikatakan Nabi Muhammad itu ibarat Quran berjalan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ya ibarat Quran berjalan. Karena persis apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diamalkan dan disabdakan oleh Nabi tidak keluar dari ajaran Al-Qur. Fa'inna sunana kiwa muddin. Sesungguhnya hadis-hadis Nabi Sunnah-sunnah Nabi itu kiwamuddin, tiangnya agama. Jadi kalau ada orang masih berpegang teguh dengan ajaran Al-Qur'an dan hadir tidak menggunakan logika semata. Kalau kata orang Samosari, enggak ilmu itu cocok kali-coc galak-galuk, cocok-coc dicocok-cocokkan Bukan ilmu yang otak adek matok. Ya, eh, tapi betul-betul ilmu itu bersandar kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat dan ulama-ulama salaf nah ini adalah ilmu yang benar tapi terkala ilmu itu sudah dirangkai dengan pemikiran-pemikiran disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang kadang-kadang ini kadang-kadang ini walaupun nabrak Al-Quran, nabrak hadif, nabrak pendapat-pendapat pemahaman ulama salaf, ahli istihad. Maka kadang-kadang orang sekarang lebih senang menggunakan pendapat pribadinya. Atau pendapat orang-orang yang lahir zaman sekarang. Nah kalau sudah demikian, banyak yang sesat seperti zamannya Bani Israel. Warawa Ibn Wahbin. Diruetkan oleh ibnu Wahb. An Ibn Syihab Az-Zuhri Dari Sayyidna Ibn Syihab Az-Zuhri Rahimullah Ta'ala Kholak Beliau berkata Innal Yahuda Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu Wan Nasoro Dan orang-orang Nasrani Inna ma sesungguhnya Insalahku minal ilmi Mereka meninggalkan ilmu Alladhikana Yang konon itu Bi'aidihim di kalangan mereka ilmu itu Diamalkan oleh mereka Hina Tadkala Istakalau er Rokya Tadkala mereka Lebih mengedepankan Pendapat pribadi Fa'akhodufihi Lantas Berpegang teguh Dengan pendapat pribadi Kalau sudah demikian Maka rusaklah Orang-orang Yahudi Dan orang-orang Nasrani Demikian juga Umat Islam kalau selagi mereka itu dalam amal ibadah khususnya dalam berakidah masih menggunakan kaedah Al-Qur'an, hadis dan pemahaman alias ijtihad para ulama salaf, mauzi zaman, para sahabat, para tabiin, tabi'ut tabi'in dan imam-imam terkemuka terdahulu selagi itu yang dipegang akan selamat. Tapi begitu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti pendapat-pendapat orang sekarang dengan cocok gali cocok tadi itu dicocok-cocokkan. Nauzubillah, pasti akan terjadi kerusakan. Ya. Sekarang kan musim ini musim. Contoh di dalam hadis-hadis Nabi, tentang sifat Nabi disebutkan di sana misalnya kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul bayad. Contoh ini ya. Konon Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, seneng dengan warna putih Maaf-maaf ya, saya tidak menginjur yang tidak berbaju putih Tapi ini saya harus menerangkan sebuah hati sebagai pernisalahan ya Bukan berarti yang warna coklat biru ini haram atau tidak Cuman sunnah Nabi ternyata adalah menggunakan pakaian berwarna putih Sunnah Nabi Sudah Nah Kalau itu dilakukan berarti orang ini masih baik kalau sekedar tidak berbaju putih, ya umum orang Indonesia, umum kan ya? Berbaju batik ada, berbaju hitam ada, berbaju kuning ada, kan umum ya? Tapi tak kalah demikian. Ada orang mengatakan, ada apa kamu berbaju putih? Karena baju putih ini bukan pakaian Nabi, pakaian orang Arab. Ya cukup kita sebagai orang Indonesia Ya sudahlah Kita pakai baju batik atau baju yang lain-lain ya, Itu juga sunnah nabi Nah ini biasanya orang pemikiran ini menjadi sesat ya Menjadi sesat Itu orang penting pemikiran Ya sudah berbaju apa saja warnanya selesai Gak usah berkomentar Gak usah berpendapat dengan pendapat pribadinya Kalau orang sudah berani berpendapat dengan pribadinya kok? Ya, koknya nih bertentangan dengan hadis nabi. Maka ini orang tersebut sungguh persis dengan Bani Israel, persis dengan orang-orang nasrani di zaman dahulu kala. Ya, gimana caranya? Ya, kalau kita punya baju warna-warna ya kita pakai, tapi tak kalah. Kita ingin melaksanakan sunnah nabi kita mengatakan alhamdulillah saya punya baju putih saya memakainya ini karena nabi mencintai warna putih sebagaimana dalam hadis kana Ka sallallahu alaihi wasallam yuhibbul bayad sesungguhnya nabi itu konon mencintai menyenangi warna putih. Lah orang kalau selalu merujukkan semacam demikian ya bagus. Contoh lagi misalnya siwak. Tahu ya kain siwak ya? Siwak itu kan Nabi senang dengan siwak. Kayu apa? Ya kayu arok. Siwak itu dengan kayu arok. Nah, sudah. Tadkala di Indonesia ini kesulitan mencari kayu arok. Ya, maka kita menggunakan sikat gigi. Ya dah. Menggunakan sikat gigi. Kita melihat. Oh Nabi Muhammad bersiwak dengan kayu arok itu. Agar giginya bersih. Kan demikian. Sedangkan kita bersikat gigi juga agar gigi kita bersih Kalau kita menyandarkan demikian Alhamdulillah saya membersihkan gigi saya itu Mengikuti Nabi Muhammad membersihkan giginya Mudah-mudahan saya dapat sunnahnya untuk bersih-bersih gigi Karena di Indonesia sulit untuk mencari kayu haram Ya itu baik tapi kalau tiba-tiba ada orang mengatakan demikian, misalnya ini, kayu arok itu adat Arab, gak ada urusannya dengan agama. Ya karena zaman itu memang gak ada sikat gigi, belum modern orang Arab. Nah sekarang gak penting kita ini pakai kayu arok, ketinggalan zaman itu sudah. Ya, Nah kita sudah ada pasta gigi, ya sudah pasta gigi ini cukup. Dan Nabi itu, ya pastah gigian kiri ini, ini sunnah Nabi, ini persis. Nah dia berpikir dengan logikanya. Makdala sunnah Nabi-nya adalah dengan kayu Aroh. Ya tak? Nah ini namanya pemelesetan-pemelesetan pemikiran seperti demikian ini musim. Sama sekarang ini musim. Ya. lah Kalau sudah demikian, na'udhublan midhalik. Maka yang terjadi, orang-orang demikian adalah sesat. Dan akan menyesatkan umat Islam. Ini sekarang kalau misalnya jamaah umat Islam itu mayoritas sudah tidak mengerti agama ya kalau nanti pada suatu saat ini ya tidak lagi ada sikat gigi misalnya ada apa ya semprotan barangkali gitu ya semprotan dan segala macam perkembangan zaman itu yang tidak bisa langsung menghilangkan kesunahannya kayu arok yang dipergunakan untuk sikat gigi tidak bisa Ya, Tetap kayu arak Kalaupun kita dapat Kapan saja Itulah sunnah Nabi Jelas ya? Baik Kita lanjutkan Warawal Bukhari Dan diriwetkan oleh Imam Bukhari Fi sahihihi Di dalam kitab sahihnya An An'urwah Dari Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu kawalah Beliau berkata Hajja alina Abdullah ibn Amr berangkat hajilah melewati atau mampir kepada kami tatkala berangkat haji itu yaitu sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu fa sami'tuhu yaqul lantas aku katanya sahabat arwah yaqulu mendengarkannya dan mengatakan sami'tu setnya mendengarkan Sayyidina Abdullah bin Amr mengatakan sami'tu aku mendengarkan annabi Nabi sallallahu alaihi bersabda minallaha sesungguhnya Allah la yanz'ul ilma tidaklah mencabut ilmu itu padahal anqathuhu setelah Allah memberikan kepada mereka umat Islam ilmu tersebut intizahan sekali cabutan Allah tidak mencabut daripada Islam sekali cabutan umat Islam sangat bodoh tidak walakin tetapi yang tazihu binhum Allah akan mencabut ilmu itu minhum dari mereka orang-orang Islam ma'aqtir ulama fi dengan mewafatkan atau mematikan para ulama fi sekaligus dengan ilmunya fayabqa maka yang tersisa nasun orang juhal orang-orang bodoh orang-orang awam yustaftauna yang diminta fatwanya orang awam diminta fatwanya fayaftauna bi ra'yihim lantas orang awam yang diangkat menjadi tokoh-tokoh itu berfatwa bi ra'yihim dengan pendapat pribadinya dengan pendapat pribadinya, Wayudiluna maka orang awam-awam yang jadi tokoh-tokoh itu, Wayudiluna sesat atau tersesat, Wayudiluna dan menyesatkan masyarakat banyak. Fathatuhu bi'ashita. Lantas aku ceritakan hadis yang dari Nabi diruatkan oleh Sinti Abdullah bin Umar itu Kepada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Zawjan Nabi, istri Nabi Sallallahu alaihi wasallam Suma kemudian Inna Abdullah Sesungguhnya Abdullah Tahun berikutnya haji lagi Fakolat Lantas Sayyidah Aisyah Berkata yabna uhti Hai hey, anak saudaraku Maksudnya adalah urwah Intolik ila Abdullah. Kamu kejar Itu Abdullah Kamu temui itu Abdullah bin Bin Amr Fastazbit li minhu Tolong Tanyakan Alias klarifikasi lagi Dengan konkret istidbat itu maksudnya tetapkan gitu ya. Li untukku sebagai pemahaman minhu dari beliau yaitu Saidina Abdullah bin Amr allazi hadis yang atau pembicaraan yang haddatsani minhu engkau sampaikan kepadaku Faji'tuhu lantas aku mendatangi aku di sini Urwah ya. Fajtuhu lantas aku mendatangi saidina Abdullah bin Amr fa sa'altuhu wa aku menanyakan lagi tentang uh, hadis yang tadi disebutkan di atas fa bihi lantas beliau saidina Abdullah bin Amr itu memberitahuku menghadiskkan kepadaku menyampaikan hadis itu kepadaku kana uma hadatsani persis seperti setahun yang lalu beliau menyampaikan kepadaku fa ataitu lantas Aku mendatangi Aisyah, Sayyidah Aisyah, fa akhbartuha dan aku menceritakan kronologinya, fa qalat lantas Sidi Aisyah mengatakan, wallahi demi Allah, laqad hafizah Abdullah bin Amr, sungguh Abdullah bin Amr itu benar-benar penghafal hadis dan bukan pembohong. Ya da. Jadi ini hadis benar-benar terjadi, begitu maksudnya. Apa yang terjadi? Suatu saat, di suatu masa, umat Islam itu sudah kehilangan para ulama. Setelah itu, orang-orang mengangkat tokoh-tokoh yang dijadikan tokoh Islam. Tapi sayangnya, dia berkarir dalam dunia yang lain, kadang berkarir dalam dunia kesehatan kadang berkarir dalam dunia perekonomian, kadang berkarir dalam dunia politik kepartean, kadang berkarir dalam dunia organisasi, tapi bukan ulama. Brubong sudah nasional. Kalau di Indonesia, kalau di dunia pun ia ya mendunia. Maka orang-orang gandrung dengan figur tersebut yang apalagi sering tampil di media-media umum. Ya, dan medianya saja bukan media Islam, ya enggak? Ah, lantas apa yang terjadi? Mereka ditanya. Setelah mereka ditanya, mereka berfatwa sesuai dengan kemauan pribadinya tanpa melihat ajaran Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipermudah oleh para ulama zaman dahulu dengan hukum-hukum fikih, hukum hukum akhlak dan buku hukum, -hukum akidah alias ketahu khitan. Iya enggak? Ini terjadi, zaman sekarang terjadi. Ya contohnya misalnya, ya misalnya ini ya. Kalau di dalam ajaran Giai Azim Asy'ari zaman dahulu kala yang sering saya sampaikan, ya, zaman itu saja. Giai Azim Asy'ari ini berfatwa mengikuti ulama-ulama terdahulu, mengatakan bahwa yang namanya contoh ini ya. Semua aliran syiah di dunia yang ada itu semuanya sesat menurut G.H.H.M. Ash'ari Nah masa G.H.H.M. Ash'ari dan orang-orang yang selevel beliau sudah wafat Kemudian generasi berikutnya levelnya tambah kurang keilmuannya dan kewarohannya kezuhutannya Kemudian berikutnya tambah habis lagi Berikutnya sampai lah orang zaman sekarang zaman sekarang ini ada toko NU NO yang berfatwa ternyata syia itu tidak semuanya sesat demi mengatasnamakan hak asasi manusia dalilnya hak asasi manusia maka orang syia itu juga sama dengan kita boleh untuk berkreativitas beraktivitas bebas tersis dengan tempat islam khususnya warga NU NO Loh, ini kan pemikirannya hanya pemikiran semata Tidak mengikuti orang-orang terdahulu Kalau orang terdahulu ini Ilmunya Giyajim Asyari Mengikuti dari kitab-kitab ulama sebelumnya Ulama sebelumnya mengikuti dari sebelum-sebelumnya Sampai kepada zaman dahulu kala Yaitu generasi-generasi pertama dalam Islam Gak ada zaman dahulu itu Kaedah hak asasi manusia Gak ada tapi sekarang tidak ya, Dikit-dikit hak asasi manusia Hak asasi manusia boleh saja Asalkan tidak bertentangan dengan hadis Nabi Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an Begitu mestinya Sayangnya orang sekarang tidak demikian Yang penting hak asasi manusia jalan terus Nah semacam inilah sebenarnya yang sudah diprediksikan ya, Oleh alias dikasih Ya ini jelas bujizat Nabi ini ya Prediksi ini Mujizat Nabi, pemberitahuan dari Nabi Akan datang masa seperti itu Dan prediksi Nabi yang menjadi mujizat beliau itu Ditulis oleh G.H. Hashim Ash'ari Zaman sekarang sudah sangat luar biasa Orang-orang zaman sekarang bertentangan Dengan apa yang dituliskan oleh G.H. Hashim Ash'ari Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan dari pemikiran-pemikiran sesat, apalagi kalau senangnya menggunakan logika-logika semata. Saya lanjutkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, wafiyat Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Bari, kitab Fathul Bari adalah kitab syarahnya Imam atau Sohe Bukhari. Syarahnya Sohe Bukhari, namanya kitab Fathul Bari, an masrurken dari masyruq an ibni mas'ud dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini seorang sahabat qala beliau mengatakan sahabat ini asar berarti ya asarnya sahabat la yakti alaikum zamanun tidak akan datang kepada kalian zamanun suatu masa wa huwa asyarru mimma qablahu yang pasti masa yang baru datang itu Asyarlu akan lebih jahat Lebih buruk dan lebih bobrok Daripada zaman-zaman sebelumnya ya. Jadi kalau zamannya kita sekarang ini Dibandingkan dengan zamannya orang sebelum kita Kalau di Singosari mungkin zamannya Mbak Wahir barangkali Ya Maka zaman kita ini lebih bobrok, lebih buruk, lebih jahat dibandingkan dengan zamannya hidupnya beliau Batohir Bungko. Zamannya Batohir Bungko dibandingkan dengan zaman sebelumnya zamannya Wali Songo barangkali ya. Zamannya Batohir Bungko itu jauh lebih bobrok, jauh lebih buruk, jauh lebih usah dibandingkan zamannya Wali Songo, demikian dan seterusnya sampai kepada zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum begitu ya. Ama inni ketahuilah bahwa aku ini la uayyinu amiran khairan min amirin, tidak mengatakan, tidak memvonis seorang pemimpin sekarang atau yang kemarin itu jauh lebih baik daripada pemimpin sebelumnya atau pemimpin sebelumnya jauh lebih baik daripada pemimpin yang sekarang bukan seperti itu wala aman khairan amin atau tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin atau sebaliknya aku tidak mengatakan tahun kemarin lebih baik daripada tahun ini bukan itu maksudku walakin tetapi ulama hukum para ulama kalian Wafukoha hukum dan ahli fke ahli fke kalian yang sudah pada meninggal dunia wafat semua kemudian latajidunamin jumholafa kalian tidak mendapati dari mereka itu pengganti yang setara setelah para ulama itu wafat maka kalian pasti tidak akan mendapati orang-orang di masa kalian hidup itu pengganti ulama-ulama sebelum kalian yang setara, setara itu mulai dari ilmunya, ya, kehati-hatiannya terhadap hukum, zuhud maksudnya, ya, kemudian keluasannya dalam uh, berpendapat, bijak dalam bersikap, oh sudah tidak menemukan, tidak ada. Jangan berharap orang sekarang lebih hebat daripada orang terdahulu. ndak ada, ndak ada. Tuma kemudian yajiu kaumun akan datang suatu kaum yuftu nafil umur mereka berfatwa terhadap perkara-perkara agama biro ihem dengan kepala pribadi mereka. Fayumathilunal Islam sesungguhnya mereka itu telah melobangi alias merusak Islam wayah dubunahu dan telah menghancurkan Islam itu sendiri. Jadi orang-orang yang sukanya berpendapat dengan pendapat pribadinya, tidak mengikuti kaidah hadis, kaidah Al-Qur'an, kaidah para ulama salaf yang terdahulu, sesungguhnya orang ini hakikatnya sudah merusak Islam itu sendiri. Ya, Nah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT Karena itu kita bermohon kepada Allah Mudah-mudahan khususnya diri kita sendiri Kemudian keluarga kita Anak turun kita Hande taulan kita Saudara-saudara kita Masyarakat kita Mudah-mudahan kiblatnya adalah orang-orang dahulu ya, Orang-orang dahulu Bukan pendapat orang-orang sekarang Ya, ini yang perlu diikuti. Uh, Boleh berpegang teguh kepada tokoh yang sekarang, asalkan tokoh ini merujuk kepada ajaran ulama-ulama terdahulu. Jadi rujukannya jelas. Kenapa? Karena ilmu ilmu agama itu sebenarnya adalah ilmu sanat namanya. Ilmu Islam itu ilmu sanat. Apa sanat itu? runtutan dari riwayat Ustadz fulan punya guru siapa? Kemudian gurunya ini punya guru siapa di atasnya? Terus sampai gurunya terakhir adalah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad namanya. Sanad silsilatul elem silsilah ilmu. Itu yang diikuti. Yah. Ya. Lah sekarang enggak Sanadnya kadang-kadang siapa? Mbah Google ketendetan. Sanadnya Mbah Google. Atau apa? Tafsir apa? Terjemahan jalan lain. Kalau orang dahulu tafsirnya itu Imam Jalalen gitu ya, tafsir Jalalen Sekarang sudah tidak. Tapi tafsirnya adalah tafsir jalan lain. Apa yang suka, itu yang diikuti. Ndak itu bolehin. Dan karena itulah mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wataala dari pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat kefahaman-kefahaman yang sesat dari kefahaman-kefahaman yang sesat itu. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala dan mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini ada keberkahan dan bisa untuk hidup kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wataala. Kerangkali yang dapat saya sampaikan, orang kebanyak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada walafu mingkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.